Sudah ngebet, tapi orang tua tidak menestui. Apakah sah jika saya menikah diam-diam karena takut terkena fitnah wanita. Oh Berarti laki-laki. Kalau laki-laki, memang tidak ada syarat wali. Walaupun orang tuanya tidak tahu menahu, dia bisa menikah. Dan sah pernikahannya. Secara adab saja, secara adab, hendaklah dia Berbicara dengan orang tuanya. Membujuknya agar merestui, agar meridoi. Sampai berhasil. Kalau memang tidak berhasil dan alasan orang tua tidak syari. Tidak mengapa nikah dulu. Setelah itu dibawa ke rumah. Assalamualaikum. Kenyataannya saya menyaksikan bukan sekali. Bukan dua kali. Dua kali atau tiga kali. Yang seperti itu diterima oleh orang tuanya. Ya karena sudah kadung nikah mau apa lagi. Oh ternyata istrimu baik juga ya. Nam seperti itu. Bahkan termasuk saudara saya sendiri seperti itu. Karena alasannya bukan orang Arab sehingga tidak syar'i nikah. Salah nikah. Semuanya setuju. وبالله التوفيق والهدايه والصلاه تعالى على الهدايه والرحمه سبحانك ربي بحمدك بشهد الا اله الا انت استغفرك واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته